Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lafawaina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli Muhammad wa alihi wa sallam. Eh para hadirin sekalian, kita bertemu kembali untuk pembahasan materi tentang ahlak ekonomi Islam. saya mungkin sebelumnya minta maaf karena dua kali amanah itu tidak bisa ditunaikan karena e, sakit jadi saya lanjutkan terkait dengan akhlak ekonomi islam e, ingat saya terakhir kita membahas tentang oh, ini apa? Ini aja ya. Ya, terakhir kita membahas tentang kaidah-kaidah dalam muamalah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 memakannya tidak boleh, maka menternakkannya juga tidak boleh, e, mengusahakannya juga tidak boleh, menjadi apuntannya tidak boleh, e, bahkan menjadi saksi dari transaksi itu juga tidak boleh. Itu haram lizadhi. Yang kedua, selain zatnya, haram selain zatnya. Ada yang disebut dengan takliz, misalkan kecurangan kalau dalam dunia ekonomi atau dunia keuangan yang disebut dengan asymmetric information. Kita menjual barang tapi menyembunyikan informasi kecacatannya. maka itu haram hukumnya yang kedua ada antar ladazimun uh, alaquslamun tidak boleh ada kezaliman tentukan kezaliman itu ada empat ada yang disebut dengan ikhtikar menumpuk-numpuk barang, harganya nanti naik baru kemudian kita jual, itu haram atau iktinas, yang beli cuma anda seorang dan kemudian anda bisa menentukan harganya secara semena-mena akhirnya menentukan harga yang merugikan banyak orang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 9 lembar 10.000, maka selisihnya itu disebut dengan riba fadl. Jangan samakan dengan bagaimana kalau saya menukar rupiah dengan ringgit, itu ber berbeda lagi, itu namanya saraf. Saraf itu money changer, ya. Berbeda dengan yang tadi. Yang kedua, riba jahiliyah uh, riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah riba yang muncul dari transaksi utang piutang yang mempersyaratkan kembalian berlebih. Ya.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 Jadi kalau ternyata banyak orang duafa itu bermaksiat, jadi perampok, preman ee, apa? prostitusi, wallah alam disawab boleh jadi nanti di akhirat mereka yang akan mengajak orang-orang kaya yang tidak menunaikan kewajibannya itu masuk bersama eh neraka. Jadi sekali lagi zakat wajib itu untuk apa? menjaga kehormatan orang-orang duafa. Ini teori dasarnya, Jadi menjaga din dia. menjaga uh, agama dia. Belum kita bicara bahwa zakat itu akan membebaskan orang miskin dari jerat kemiskinan, mengkayakan orang miskin. Belum ke sana dulu. Ya. Belum ke sana dulu. Karena intinya zakat itu untuk memenuhi kebutuhan dasar orang-orang miskin untuk tidak bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu, maka ada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 bahwa manusia yang terbaik di antara kalian khairun nas anfa'uhum linnas manusia yang terbaik di antara kalian adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lain maka instrumen yang paling efektif untuk menjadi manusia yang paling mulia adalah harta karena harta yang kemudian bisa kita gunakan untuk membuat diri kita bermanfaat buat orang lain ukhuwah sama seperti tadi Pak ya kalau tadi kita disebutkan tidak beriman seorang jika dia tidur tidurnya kalau ada tetangganya yang kelaparan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 Dalam buku Kitab Kodimahnya menyebutkan semakin banyak populasi dalam sebuah wilayah, sepatutnya wilayah tersebut semakin makmur. Kalau kita berlogika apa? Kalau semua orang, baik yang miskin maupun yang kaya, itu juga bisa masuk pasar, maka volumenya membesar. Tapi kalau sudah miskin yang nggak bisa masuk pasar, tentu saja volume transaksinya mengecil. Oleh sebab itu zakat itu sebenarnya bempar ekonomi supaya apa ekonomi tetap raning ya selalu ada demand di pasar supaya supply itu juga selalu ada di pasar ya. ini volumenya membesar selanjutnya kalau kita pecah lagi bapak-ibu sekalian ada dua rasionalitas yang yang membuat perilaku ekonomi ini berbeda yang pertama rasionalitas Islam tentu saja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 Yang meminjam lebih dulu berinisiatif daripada saudaraku. Jadi kalau kita kasih, memang bu lagi butuh. Jadi kalau ada saudara yang mau pinjam, kasih bu. Kasih. Kita pun juga belum pakai kan? Daripada menumpuk juga jadi deposito gitu, atau menumpuk jadi tabungan, dimanfaatkan. Barangsiapa yang membelanjakan hartanya jalan Allah, Allah akan lipat gandakan hartanya.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 itu sorban, tongkat dan bejana buat dia wudu. Insyaallah kita jauh lebih banyak insyaallah. Tapi beliau ketika wafat menangis karena tidak sanggup, tidak yakin apakah sanggup bertanggung jawabkan tiga hartanya ini. Dan setelah sahabat-sahabatnya selesai membesuk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 Tapi uang habis dengan rumah sakit, habis ke bengkel, asuransi dan lain sebagainya. Yang hakikatnya membuat anda gaji disposable income anda sama saja dengan yang sedikit. Keberkahan, keberkahan. Oleh sebab itu perilaku ini yang kemudian terlihat dari cerita yang tadi Pak Salman Alfarisi, yaitu yang menunjukkan kolektivitas, ukuah uh, kebersamaan dengan sahabat-sahabat yang lain.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 Ketika perang khaibar, dia dapat dua karung emas, gonima, jatah sebagai prajurit. Kan gonimah itu pak, nanti ada jatah buat Rasul, jatah buat panglima dan jatah buat prajurit. Nah jatah buat prajurit saja itu dua karung perang khaibar Tapi apa yang dilakukan oleh Bara bin Malik? Semuanya diserahkan pada Baitul Mal. Di, harta tidak boleh merubah fokusku pada Allah dan Surga. Begitu dia duduk-duduk di